Assalamualaikum Syedera Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 22 Februari 2018 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar Abdullah Majikan TKI Adelina terancam hukuman mati Tindakan Menteri Yasona tak lapor Presiden soal Undang-Undang MD3 dianggap fatal busuk bikin Jepang gagal ekspor mobil ke Selandia Baru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 Sideralun majikan yang menyiksa Adelina Sau, tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia terancam hukuman berat. Hal itu terungkap ketika S.Ambika menjalani persidangan di pengendilan Bukit Mertajam kemarin. Kompas.com lansir. Diwartakan The Star Online, Hakim Muhammad Anas Muhajir membacakan dakwaan kepada perempuan 59 tahun tersebut. Ambika didakwa menyiksa Adelina, TKI asal Nusa Tenggara Timur, sehingga dia meninggal pada 11 Februari lalu. Ambika dianggap melanggar pasal 302 hukum pidana dengan ancaman maksimal fonis mati jika terbukti bersalah. Adapun bernama via de demalai mail online melansir, Ambika datang ke ruang sidang tanpa diwakili kuasa hukumnya. Sementara anak Ambika, R. Jaya Fartini, didakwa telah memperkerjakan imigran ilegal dari Maret 2017 hingga 10 Februari 2018. Sederalon pengamat politik dari Lima, Rai Rangkuti, mengkritik kinerja Menteri Hukum dan Ham Yastona Lauli yang tidak melaporkan dinamika pembahasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Yastona telah melakukan kesalahan fatal. Kompas.com lansir. Rai mengatakan publik sebenarnya tak mau tahu apakah Presiden Jokowi mendapatkan laporan atau tidak selama pembahasan Undang-Undang MD3. Kenyataannya, Undang-Undang itu saat ini sudah disahkan dan tidak ada nota keberatan atau bentuk ketidaksetujuan dari pemerintah atas pasal-pasal dalam Undang-Undang itu selama pembahasan. Menurut dia, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah menyetujui semua revisi pasal yang ada dalam Undang-Undang MD3, termasuk tiga pasal yang menuai kontroversi di publik. Sederalun spesies serangga yang dikenal sebagai kutu busuk membuat ribuan mobil Jepang batal dikirim ke Selandia Baru. Menurut pihak Berwenang Selandia Baru, tiga kapal kargo yang membawa mobil impor dan mesin ditolak masuk ke pelabuhan bulan ini setelah ditemukan memiliki gerombolan kutu di kapal. CNN Indonesia melansir, Kutu Busuk adalah ancaman utama di Selandia Baru, sebuah negara kepulauan yang berusaha keras untuk melindungi ekosistem alaminya dari hama asing. Makhluk itu dinilai bisa mendatangkan malapetaka di seluruh peternakan negara itu. Pasalnya, mereka cenderung bereproduksi dengan cepat, memakan beragam jenis tanaman dan tak mempan dengan kebanyakan pestisida Namun, menurut CEO Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Selandia Baru, David Vincent, melindungi pertanian dan lingkungan akan menambah biaya ke industri otomotif. Tiga kapal dari Jepang yang ditolak masuk membawa lebih dari 10.000 mobil baru dan bekas. Cederlun PT Privat Indonesia akhirnya memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dengan volume yang lebih besar dari kota tahun lalu. Hal itu diketahui dari penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Konsentrat Tembaga Privat oleh Kementerian Perdagangan. CNN Indonesia melansir, Surat tersebut diterbitkan menyusul surat rekomendasi ekspor yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 15 Februari 2018 lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri O.K. Nurwan mengatakan spe konsentrat tembaga PT Aman Mineral Nusa Tenggara belum diterbitkan meskipun perusahaan telah memperoleh surat rekomendasi ekspor untuk 450.826 WMT konsentrat terbaga. Ditemui terpisah, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita menyatakan belum menerima laporan soal penerbitan spe Freeport namun Eggar Tiasto menekankan proses penerbitan spe diupayakan hanya satu hari Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di alun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan mempersenjatai para guru dapat mencegah penembakan di sekolah seperti peristiwa di Floridakan lalu yang menewaskan 17 orang Kompas.comlansir, Menurutnya, seorang staf pengajar yang dipersenjatai dengan pistol bisa mengakhiri serangan itu dengan sangat cepat. Trump melontarkan usulan tersebut setelah seorang penyintas pembantaian 14 Februari 2018 di SMA Florida dengan emosional mendesaknya untuk memastikan kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Mengakui bahwa rencana tersebut kontroversial, Trump mengatakan guru harus mengikuti pelatihan khusus. Trump juga mendukung seruan untuk memperketat pemeriksaan latar belakang para pembeli senjata. Sementara korban selamat lainnya melobi para anggota Parlemen Florida untuk memperlakukan ketentuan pengendalian pemilikan senjata. Sedara Loon, Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi melarang peredaran dan konsumsi cairan obat luar. Albotil yang diproduksi oleh PT. Faros Indonesia. Namun berdasarkan penelusuran Kompas.com di Batam, Kepulauan Riau, obat luar ini masih banyak beredar. Kompas.com lansir, Tidak saja di toko obat, bahkan di sejumlah apotek di Batam juga masih bisa dijumpai dan diperjualbelikan obat tersebut. Sebagai contoh di salah satu toko obat di kawasan Sekupang, obat ini masih terlihat dipajang dengan baik di rak obat. Bahkan Joko seorang penjaga toko obat mengaku tidak tahu dengan larangan itu Bahkan Joko mengaku juga tidak pernah didatangi pihak BP POM terkait larangan peredaran dan penjualan abotil ini Syederalun sudah sebekan Ruru Fitri menghuni sel tahanan di Resnarkoba Polda Metro Jaya Kuasa hukumnya Nuning Tias mengungkapkan bahwa Ruru terkadang masih merasa gelisah tidur di ruang tahanan Kompas.com lansir. Ia memaklumi Roro membutuhkan adaptasi yang lama karena selama ini kliennya terbiasa tidur di kamar yang nyaman di rumah yang mewah. Namun menurutnya perlahan Roro mulai lebih tenang tidurnya dari hari-hari sebelumnya. Roro juga ia sebut sudah jarang menangis. Sebelumnya Roro ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu saat memesan sabu dari seorang pria berinisial WH. Dari tangan Roro, polisi menyita satu unit telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu kepada WH, satu buku tabungan, dan satu kartu ATM. Sementara barang bukti dari WH berupa sabu 2,4 gram yang akan dikirim ke Roro, satu ponsel, dan satu kartu ATM. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 22 Februari 2018 berita sore seram Bm hadir kembali setiap pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat berita yang ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami di tripleww.serambiam.com follow juga Twitter kami@ seram Bfm Shadar Alun Wasallam.